Pemirsa, buat Anda yang di rumah pagi hari ini, silakan Anda bisa curhat uh, melalui telepon. Anda bisa hubungi 565-5676 atau 565-5680. Dan bisa juga uh, Anda curhat melalui Skype, silakan di-add saja ID kami di mamaha.beraksi. Dan pagi hari ini kita juga akan ada kuis yang berhadiah jutaan rupiah. Dan bisa menjadi rezeki Anda. Apa kabar Ibu-Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Perjalanan lancar tadi dari rumah. Iya, Saya pengen nanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu dikasih uang belanja enggak sama suaminya? Masih. Dibelanjain buat apa? Buat sehari-hari ya Bu ya? Kalau ada sisanya dibeliin apa? Dibeliin kopi kasih. Beliin lipstik juga. Nah kalau ibu-ibu punya usaha sendiri, uangnya dikemanain? Iya buat tabung ya, buat salon ya, macam-macam ya. Nah di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang ini eh, tentang keuangan keluarga ya. Kita akan sama-sama mendengarkan Tausiyah Mama untuk tema kita uangku bukan uangmu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa wa salam wa ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Uangku bukan uang. Tentu saja saya yakin kita semua paham yang dimaksud judul kita pada hari ini. Artinya orang yang sudah berumah tangga. Suami istri. Dimana kebanyakan sekarang baik suami maupun istri punya penghasilan. Dalam mengatur ekonomi keluarga Tidak sama satu dengan yang lain Walaupun kita saudara Walaupun kita teman kuliah Walaupun kita bertetangga Modelnya beda-beda Satu model jadul Zaman dahulu Kala zaman emak-emak kita Kalau suaminya Nyari duit Seutuhnya Tuh gaji plek, Dikasih istri tiap gajian Nih gaji saya itu zaman dahulu jadi suami percaya 100% kepada istrinya dia bisa mengelola uang saya suaminya paling minta saya minta buat ongkos ada seorang suami ditanya kenapa kamu melakukan begitu kayak orang jauh dahulu kala dia bilang memang itu yang orang tua saya ajarkan dan itu yang orang tua saya lakukan Sang ikut mereka ternyata enjoy mereka berumah tangga. Orang tadi nanya lagi. Kenapa kamu engembangin sebagiannya separohnya misalnya? Tidak. Kata dia dia cukup segini aja. Kenapa? Istrinya orang yang bisa dipercaya. Bisa mengatur urusan rumah tangga. Mengayar listrik, bayar telepon, beli beras, SPP anak-anak, bayar pembantu. Itu semua dengan si yang jujur dikelola. Kenapa suami tidak megang uang banyak? Dia bilang saya mah bukan orang suka jaja. Saya makan di luar. Saya bekal dari rumah. Manis banget tuh suamida. Iya. Hari gini masih ada yang begitu tuh dia. Adalah kayak apa? Bawa bekal juga dari rumah. Iya. <laughs> bekal duit. Lu bekal mah. duit tapi iya. Terus lagi dia bilang, saya juga bukan tipikal orang yang piknik kemana-mana. Saya kalau jalan-jalan piknik ama anak, ama istri, ama keluarga baru malah enjoy. Jadi saya nggak perlu megang duit banyak, cukup segini doang. Tuh, manis banget suami seperti itu. Ibu mau punya suami seperti itu? Mau. Jadul itu. <laughs> Zaman dahulu kala. Sekarang, karena sekarang kebanyakan perempuan pun sudah ikut bekerja mencari uang. Ada macam-macam. Ini yang kita bahas. Ada uang suami tetap milik suami, uang istri tetap milik istri. Tapi mereka ada pembagian tugas. Saya milih contoh. Suami cicilan rumah, cicilan mobil, misalnya saja bayar listrik, bayar telepon. Nah, perjanjian tidak tertulis ini, istri, beras, gas, bawang, cabai, SPP anak, bayar pembokat, nah ini-ini. Biasanya awal-awalnya sih enjoy aja. Cuman ternyata dengan kebutuhan hari-hari yang naik mulu sembako, iya Pak, iya. Yeah. Ternyata istri kehabisan dana sementara suami beli baju, beli aksesoris, mobil. Karena perjanjian awalnya salah, gedek juga lama-kelamaan. Lah, kan ini rumah tangga suami. Kenapa duit saya habis buat gaji? Suami tuh pasang tip mobil. Mungkin baru, mungkin baru. Suami beli burung harganya mahal. Beli ikan harganya mahal. Ada juga jengkel di hati istri. Normal apa normal? Normal. Nah, ada lagi tipikal suami yang begini. Ada suami yang kalau dia dapat gaji. Karena dia merasa istrinya pun punya gaji. Dia didengimin aja digenggam. Dia merasa dia kepala keluarga pengen dihormati dengan cara istrinya yang minta. Bang, bagi duit dong. Seneng dia. Artinya istrinya butuh dia. Saya sarankan kepada Anda, penasaran industriya. Kalau Anda punya tipikal suami begitu, setiap saat mintain duit. Setuju, Ibu? Setuju. Nah, itu... Jadi ada suami yang merasa dihargai oleh istrinya. Kalau istrinya minta duit. Tapi istrinya jangan lupa. Jangan sampai tidak minta duit. Karena kalau tidak diminta tidak keluar. Nah beda lagi. Ada lagi seorang suami yang karena mereka menikah, hidup serumah dengan mertua, Listrik, telepon, pembantu, mertua yang bayarin. Tenang aja, dia gak pernah ngasih duit. Itu mah kelewatan tuh punya laki. Mikir, Asror. <tik> berapa bulan sih dia, kawin? Tiga. Mikir, saran mama, Asror. Misah rumah, ngontrak. Tuh kayak malam bisa kamu jadi bisa beli piring, beli gelas, beli sendok. Ah, oh, masih numpang aja lu. Numpang aja lo. kebiasaan numpang keenakan lo. Wedong. Piring udah punya, punya mertuanya. Iya. Listrik yang bayar mertuanya. Ya. <laughs> mama tidak pernah nyindir Asror tapi mikir sebagai manusia normal. <laughs> jadi sekarang saran mama buat Asror polanya robah. Mulai bulan besok ini berapa hari lagi? Asror cari rumah kontrakan. Ah. Asror ngontrak dengan istrinya, oh. kemudian beli perawatan sendiri, oh. beli piring, beli sendok, beli garpu, bayar listrik telepon sendiri. Begitu Asror artinya punya suami oh. sebagai suami bertanggung jawab. Oh. Nah, oh. begitu seharusnya. Apa yang harus kita lakukan? Apapun yang terjadi, wajib bermusyawarah. Suami maunya apa? Istri ini maunya apa? Maaf. Kalau istri diem aja. Biarin deh. Suami juga mudah-mudahan mengerti tentang kewajibannya. Mending kalau suami yang tanggap. Kalau yang dagelok, tuh laki kagak ngasih-ngasih duit. Oh, kita tahu. Makanya bicarakan dengan suami. Maunya kita bagaimana? atur pembagian tugas atau pembayarannya bagaimana semua bisa dibicarakan. Jangan juga Anda katakan uang suami, uang bersama, uang saya milik saya. Perhatian, pemirsa. Walaupun kita seorang perempuan punya penghasilan, taruh deh suami enggak perlu tahu penghasilan kita, tapi pasti sebagai seorang ibu pengen beliin baju anaknya. Seorang istri pengen mantenin suaminya, belikan pakaian, belikan jam tangan, belikan sepatu. Tu. Jangan istri juga egois. Suami egois titik temunya di mana? Karena tidak sedikit saya melihat ada orang yang curhat, memang penghasilan istrinya lebih banyak daripada suaminya, dia bilang, "Ah, saya gengsi pakai minta sama suami." Gaji saya lebih gede daripada suami. Ternyata ketika istri tadi mempertahankan gengsi yang dia agung-agungkan, menderita sendiri. Wong Suami punya wajib, wajib memberikan apakah kepada keluarga. Walaupun istri punya penghasilan banyak, tetap suami wajib memberikan napakah kepada anak istrinya. Bilang aja sekali-kali ngegomba ratu bini, aduh bang, kalau uang dari abang tuh kayaknya enjoy banget hmm. kita makannya. Tatu u, rayulah sekali-kali suami kita. Jangan ngomong kasar. Misalnya, kata istrinya yang kaya. Eh, apaan anu hmm. jadi laki? Rumah, gue. Hmm. Mobil, gue. Listrik, Kue. apaan lo jadi laki? Ya. Di depan Anda, boleh jadi dia nunduk karena menyadari kekurangannya. Tapi tidak mustahil, di belakang Anda, jadi perempuan lain yang bisa menghargai dirinya. Saya yakin Anda tidak mau begitu, bukan? Makanya lebih baik dibicarakan apa yang kita inginkan, apa keinginan suami cari titik temu di antara keinginan kita bersama. Jangan sekali-kali Anda katakan uang suami, uang milik bersama, uangku adalah uangku karena kita bisa mencari uang gara-gara suami ngasih izin. Kalau suami tidak berikan izin kepada kita, Allah murka dengan kita. Rezeki yang kita terima pun tidak akan barokah. Oleh karena itu, dalam setiap permasalahan, musyawarahkan termasuk kita. InsyaAllah kita mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohma. Rezeki yang kita terima semuanya barokah. Amin. Amin. Ya, robbal alamin. ya, itu dia tausia mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang Uangku Bukan uang. Ya, asror tiga hari lagi lo. Segera cari uh, kontrakan. Kontrakan, ya. kamu bisa berdua ya. lebih enjoy kalau berdua. Menungging, mencelentang, pagi-pagi ada masalah. Kalau kamu di rumah mertua pagi-pagi tidur, ye, mantu kebluk, gitu. Kan? Ya, jangan numpang sama... Kenapa? Hmm? Kalau saya kan bukan numpang. Saya tuh nginep tapi sembilan tahun. Buna. Pertua Enakan Oke okay. Baik pemirsa Buat ada yang dirubah rumah yang ingin bertanya 565 5676 atau 565 5680 Bisa Anda hubungi Dan uh, bisa juga curhat melalui Skype Silahkan di add saja ID kami di Mamah mamahaa Beraksi Kita break dulu sebentar Nanti kita akan kembali Tentunya tetap di disini di Mamah dan AA Beraksi Bersama Omicron Suplemen sehat turunkan kolesterol jahat Insya an. I'm yeah.